Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bapa pemirsa TV One, Titian Kolbu yang dirahmati dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wataala. Selamat sekali saya. Tetikinani di pagi hari ini kembali menjumpai anda tentunya di Titian Kolbu dan saya sudah bersama dengan Ustaz Reza M Syarif yang memakai baju warna kuning. Salamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat. Pencerahan. Pencerahan ya. Sehat, <laughs> sehat. Sehatlah buktinya. Tambah gede aja Yang penting sehat ya Ustaz ya Keluarga Sensorinya sehat Ikut pengurus pembesar Oh iya Karena Ikut pengurus kan kurus Iya Ibu pada tegang semua Assalamualaikum Sehat semua ibu-ibu Alhamdulillah Santai aja bu ya Jangan tegang-tegang. Pagi-pagi. -tegang. <tus> Dari masjid kahimana ini ibu? Bu eh, biru putih, biru anak kesukaan saya bu. Jam saya biru. <tus> Dari pengajian mana ibu? Arahma. Ar Ar Daerah? Hmm. Cakung Oh dekat rumah ibu saya ya. Iya deh masjid kahim Arahma. Anggotanya udah berapa bu? Lu banyak. <tus> Kalau ngaji tiap hari apa? Senin. Oh, pagi. Ibu suka tada ke salon? Salah. kadang tada. Kadang. Iya, kadang-kadang. Kalau ada duit? Iya, benar. Kalau oh, berarti salonnya iya. Tenang. Ada usaha terasa, kalau nanti. Sama-sama ke salon, iya. Ibu yang unggung-unggu, Assalamualaikum. Sehat semua? Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Darussalam daerah -peranggar. keranggan, Cikeas, ya. agak jauh ya, Sibubur. cibubur. Pratinjau nah, ya. Cikeas. <laughs> iya, jalan kesana sekarang udah mulus semua ya, bu ya. Enak, alhamdulillah. Ibu di sini suka pada kesalon orang cibubur. Kalau oh, lagi ada dulu Pasti ibu nanya nih ya Kenapa sih nih? Ya saya pagi-pagi nanya Ibu-ibu udah ke salon ya Nah karena pemirsa di rumah Kita akan membahas tentang Salon dunia Salon hidup Oh salon hidup Tuh kan jadi bingung Saya juga salon dunia Salon hidup Kalau salon biasanya apa aja ibu ya Isinya ya bu Kita kalau ke salon ngapain? Nah kering banget Manicure, pedicure, tepuk-pukur, tersungkur. Kuat ceritanya. Pedicure benar-benar. Iya, pagi-pagi enak ya, Bu ya. Iya deh, iya aja deh. Nah, pemirsa insyaallah sama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang salon hidup. Alhamdulillah kita sedih berhidupkan ya. Dan ini tapi tema ini bukan orang yang punya salon aja usak ya kita pun, pun juga bisa nah Ustadz apa sih yang dimaksud dengan salon hidup itu? yang jelas bukan salon mati ya, ya kan. <laughs> karena yang datang ke salonnya juga orang yang masih pada hidup hmm. artinya kalau kita masih ada kehidupan kita harus punya kesadaran hmm. salon itu ada tiga secara umum yang saya pahami, mudah-mudahan saya paham. faham ya, gak salah ya hmm. karena ini yang kebanyakan orientasinya ke perempuan sekarang laki-laki sudah mulai ke salon juga loh metroseksual ya. hmm. ya kan? satu hmm. untuk merawat tubuh betul gak? Iya kan, kita kesalahan untuk merawat tubuh nih Bu ya Kemudian yang kedua adalah Mempercantik wajah hmm. Biar siling gitu ya Kalau hmm. suami melihat itu kelepok-kelepok Kan kan. salah satu ciri wanita solia adalah Iza nazar tak saratka Apabila suami memandang wajah istrinya Menyejuk Tahu Kalau mukanya bodhapur Kok singgarung Hahaha ngelangkat kantor lagi dia ya. nggak kan. betah di rumah kan mm -hmm. kemudian yang ketiga adalah supaya kita bisa me, apa istilahnya tuh mening, meningkatkan kesegaran mm -hmm. karena kan dalam kehidupan di kota Jakarta ini atau di kota metropolitan di kota-kota besar ini kita udah jenuh ya polusi Ya stres, macet, B macet, banyak tekanan, banyak utang. <laughs> betul, betul. Ya banyak kebutuhan. Ya itu salah satunya untuk menyegarkan juga kan? Ya, Kita kesan untuk aduh bisa santai begini gitu kan? Iya. Di kerama, terima, terus kayaknya bisa menenangkan. Nah gitu. Di jam dua jam jadi relax. Pinggiran. Betul. Eh, Benar juga ya, direfleksi. ih enak banget uh, tuh ya. Betul. Lagi dibayar nih ya bu. Memanjakan diri. Ini juga saya mau ingatin nih para pemirsa. Para suami hmm. jangan nyuruh istrinya suruh pada cantik enggak pernah modalin ke salon. Oh, iya iya iya. seling sama yang tetangga sebelah gitu. Hmm. Bagaimana, gak ya bagaimana ya, ya, ya. enggak dimodalin? Iya iya dia enggak pernah ke salon gimana mau cantik kan gitu kan ya. Cari nah, modal bakalan cantik. Nah, sekarang yang namanya mobil, bos, tiap bulan harus tune up ya. Heeh. Hmm. Hmm. Tiap bulan mobil harus ada tune up kan. Apa tuh, Bu? Tune up itu diganti oli. Yang kendor-kendor dikencengin. Sama tubuh kita harus di tune up. Hmm. Masuk salon hmm. ya kalau cuma udah nggak kena biasanya apa overho turun mesin ah. ya full press body ah. nah, ini body udah pada kacau nih ah. anak aduh. udah 7, 8 ini mesti di press nah, oh ini. kayaknya parah bener tuh ya full <laughs> <laughs> press body aduh nah ini ini sebenarnya hanya untuk memudahkan kita memahami sesuatu hmm. Jadi yang saya maksud dengan salon hidup ini adalah hmm. Satu, jangan hanya kita merawat tubuh yang luarnya Jangan lupa kita punya tubuh yang di dalam juga ada hmm. Yang di luar perlu dirawat, tapi jangan lupa yang di dalam juga harus dirawat yeah. Kemudian yang kedua, jangan hanya mempercantik wajah yang kelihatan tampak di luar Atau yang disebut dengan outer beauty hmm. Kecantikan dalam juga harus digagal dirawat. Juga, hmm. Kemudian menyegarkan pikiran, itu yeah. juga perlu juga Kesegaran mm -hmm. pikiran Kalau pikirannya sehat, Insya Allah juga ah, Ibadahnya juga akan lebih khusyuk mm -hmm. Coba ibu Udah gak mandi 3 hari 2 malam gitu kan mana bau gitu kan Baju udah gak dicuci berapa hari gitu kan Terus sholat itu kan kayaknya juga gak nyaman gitu Iya. Yeah, yeah, yeah. Nah dengan kita segar Fisik kita segar pikiran Insya Allah Ibadah kita lebih khusyuk Hmm Nah kalau tadi kan Ustaz bicara mengenai luarnya saja secara fisik kita harus ke salon ya Kalau ke salon dalam hati nih Ustaz kayak misalnya ingin refresh hati kita, batin kita gitu Kalau misalnya kita refresh hati kita selalu dalam keadaan suci kan pingin juga ya Ustaz ya, ya. Nah itu dengan cara apa Ustaz kalau misalnya kita ingin misalnya menyalonkan hati kita Ya sesuai dengan judul kita Bu, mm -hmm. salon hidup berarti mm -hmm. yang pertama ya standar nih biasanya adalah potong rambut mm -hmm. ya potong rambut-rambut itu adalah mahkota buat wanita betul ya mm -hmm. cuma mahkota ini kalau berlebihan jadi kesombongan bu oh. harus dipangkas pangkaslah mahkota kesombongan anda mm. jadi kalau aku ada salah hidup itu nanti jadi orang tewadu bukan yeah. jadi orang yang takabur Nih siapa dulu nih. Tapi Ustaz nih. tahu itu artinya ada juga Ustaz. Tahu warna duit. <laughs> Bukan itu ya. Jadi setelah keluar salam hidup itu hmm. para ibu ini menjadi lebih rendah hati hmm. kepada suaminya, santun, gitu ya. Hmm. Tidak sombong. Karena kan ini gambaran bahawa rambut itu adalah mahkota buat wanita dipangkas, ya. maksudnya pangkas ini dalam artian bukan hanya pendekin fisiknya tetapi juga pangkaslah kesombongan dari mahkota anda itu, satu hmm. kedua ada keramas dan kerimbat biasanya satu satu paket ya hmm. kalau keramas tuh enaknya pakai kerimbat sekalian gitu kan Nabi ya, picit-picit betul, keramas dan kerimbat, apa sih maksudnya? Yuk kita bersihkan kepala kita dari pikiran-pikiran negatif. Oh iya. iya. Keramaslah kan itu fisiknya adalah dibersihin nih kepala kita. Mm -hmm. Tapi di dalamnya sebenarnya juga dalam rangka membersihkan pikiran-pikiran negatif, mm -hmm. ya. Perasaan malas, ya. SuuZon, ya, ya. Perasaan kabur. Iya perasaan kabur. SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hmm. SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah ini begini harus dikeramas ya begitu. Dikerimbat sehingga pulang itu dia sudah tidak lagi perasaan seperti. Kalau ada orang yang susah, dia ikut perasaan susah. Kalau ada orang yang senang, hmm. Alhamdulillah dia bisa bahagia. Hmm. Alhamdulillah dia punya mobil baru. Hmm. Alhamdulillah dia punya rumah baru, hmm. gitu kan? Alhamdulillah dia punya istri. Oh, enggak istri baru enggak. Tidak hmm. boleh. <laughs> Tenang Bu, tenang Bu. Jangan maju gitu. Pancing nanti. Oke, di, baik nanti saya kita akan lanjutkan ya ke salon-salon berikutnya tatapnya maksud saya. Okay. Ya, oh, tadi sekedar keramas terus sama cuci kepala. Iya, privat, ya. Nah, enakan emang kalau habis iklimat pijit-pijit. Nah, pijitnya dia. itu seperti apa ya biasanya dalam salon hidup ini? Kita akan kembali pemirsa di titipan kolbu Insyaallah. Pemirsa kita di titian kabur dan kita masih membahas tentang saluran hidup Kalau tadi di statement uh, awal, Ustaz Erwiza M. Tarif sudah menjelaskan oh, begitu, oh, begitu Salon ya, kerimbat Nah, di dalam ternyata usus usuh kita sekedar, tidak hanya sekedar fisik yang Harus kita perbaiki, harus kita maintainan ya. Di dalam hati pikiran kita, insya Allah kita bisa membuat hati pikiran kita Salus sisi ya, Ustaz ya. yeah, sure. Tadi, kerimbat Nah, setelah itu, enak kan lebih tinggi kan Ustadz ya? Itu Oh, itu terakhir. Oh, itu terakhir. <laughs> Tabar. Makanya <laughs> enaknya pakai yang enak kata, jadi. Feddy yeah. Mani dulu. Oh. Pedicure. Manicure. Ah. Manicure. Hmm. Tuh, ya. Jari-jarinya. jari, -jari mm. Kukunya nih, kaki sama tangan. Berapa kita punya jari? 10. Ya kan, tapi intinya 5 kan, Bu. Jempolnya A. 2. <laughs> ya kan, 5 jari kan intinya, kan. Karena digabung kiri-kanan jadi 10. Okay. Nah. Kenapa nih kita mesti guntingin di kuku masing-masing Nabi itu mengajarkan pada kita mulai menggunting kuku itu dari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, jari telunjuk, eh, terakhir jari jempol. Kanan kanan dulu ya. Iya. Iya. Hmm. Pada saat kita melakukan pedi dan meni baik itu di kaki atau di tangan, satu, kenapa kita potong? Mengingatkan arah hidup. Eh kamu arah hidupnya udah bener belum? Ya? Bersihin arah hidup kamu. Yang masih cari muka sama manusia Mohon maaf Sekarang harus berubah Cari ridho Allah Jangan cari ridhonya manusia Kecewa udah Nah itu ingat kan Set Masuk yang kedua Jari tengah ya. Sudahkah kamu menjalin kerjasama Eh gitu Iya kan Di tengah-tengah dia Iya kan Kiri akur ke kanan akur gitu kan Jangan banyak musuh Hidup ini jangan banyakin musuh Banyakin teman Berapa kali kita makan satu rahim Dalam, se dalam seminggu Berapa kali kita mau satu rahim dalam, dalam sebulan, gitu kan? Ada yang cuma setahun sekali pas lebaran doang satu rahim. Atau yang pas sudah meninggal doang, tau apa dari tanggubuhannya. Kan gak bagus. Jadi kita harus kebersamaan. Islam itu mengajarkan pada kita berjamaah. Kata iman selalu dalam bentuk jamaah, kan? Amanu. Orang orang yang beriman gak sendirian. Tiga, dipotonglah jari. Manisnya, biasa cincin kawin. Jadi manis. Jadi, kok ini salah nih, kok? Kok jadi tengah nih cincin? Jadi manis ya Ini artinya kita diingatkan Sudahkah kita memiliki makna dalam hidup ini Sudakah keberadaan kita bermakna di mata suami kita Sudakah keadaan ibu di, bermakna di mata anak-anak Yang jadi ketua majestalim Sudahkah bermakna di mata jamaah Yang jadi ustazah sudah bermakna di, di hadapan murid-muridnya Gitu. Semua orang berpikir bermakna Kemudian yang ke keempat adalah Bersihkan kelingking kesetiaan sudah bersikah kesetiaan kita Kepada siapa kita bersetia? Kepada Allah Kepada Rasul Kepada Islam Kepada Quran Kepada semua orang beriman gitu. Jangan kita berikan kesetiaan kepada yang lain ya. Kemudian jempol Oh jempolnya apa? Ya artinya apa nih Bu? Penghargaan Sudahkah kita belajar menghargai orang lain? Menghormati Menghormati orang lain Jangan hmm, Saya terus Saya mah Saya mah paling hebat Saya mah gitu Kapan kita kasih Oh Baca, baca hari ini luar biasa Berikan penghormatan Orang itu senang dipuji kan Ya asal jangan berlebihan Masya Allah saya Miss Universe lewat Maksudnya lewat Masa tanah abang gitu maksudnya <laughs> Itu mana-mana berlebihan juga Nanti kan tersinggung juga istri jadi gituin kan Nah itu pedi dan meni Berlaku juga dengan diganti eh, Sama kan Dari-dari kan sama Ya Jepang atas atas bawah sama kan Ya gitu jadi dengan adanya pedi dan meni ini kita diingatkan selalu yang lima hal tadi Oke Berikutnya baru kita masuk kepada apa nih bu Udah nih beres Di sepa Diuapin ya Masuk ke ruangan gitu gue ya Bu temperaturnya ditingkin. Keluar tuh bu keringet-keringet Sauna itu Eh bisa juga kan Seba juga bisa kan Spa, sauna, sauna. sauna, nah ya spa, Sauna kan mm -hmm. Intinya kan diuapin tuh ya yeah, yeah. Biar keringetan yeah. Apa sih keringat itu? Kotoran-kotoran mm -hmm. diuapkan mm -hmm. ya Semua kotoran-kotoran dalam tubuh kita Termasuk hati kita Kotoran-kotoran itu harus diuapkan Jangan dibiarkan ada dalam tubuh kita Lepas, dibuang ke atas Dibuang semua, dibuang mm -hmm. Jangan biarkan itu masuk dalam diri kita Itu akan mengganggu kita ibadah Wah, wow, akbar. Ah, imamnya setahun ya, imamnya sebab madian kurang ajar dia jadi imam lagi nah. Jadi kan enggak khusyuk tuh. Ya kan? Karena masih menyimpan satu perasaan yang negatif kepada orang itu gitu. Enggak boleh, enggak bagus. Setelah itu? Ya, lengkap ya, semua tuh. Oh, belum. Belum. Oh iya ya. Belum. Belum. Pokoknya nih paketnya lengkap ini udah, paketnya lengkap. Oke, paket tahanan ya, Ustaz. Tapi kita kasih kesempatan dulu. Oh, ada yang mau tanya mungkin atau mau nanya, Bu? Lagi lah oh, lagi masih itu juga, masih saya catat Lulur. Lulur. Lulur sekarang macam-macam loh. Ada yang lulurnya itu coklat sekarang ada. Ada. Coklat. Ya. lumpur ada. Lumpur ada, gitu kan? Madu ada, gitu kan? Aromaterapi segala macam lah. Tapi intinya apa, Bu? Balutlah. Pada saat kita lulur, balutlah. Tubuh kita dengan pribadi yang baik. Akhlakul karimah. Lulur itu maknanya adalah akhlakul karimah. Selimuti tubuhmu, auratmu dengan jilbab. Ia ya kan lucu di salon dia di luar pulang dia buka aurat lagi itu namanya kan lulurnya kebuka lagi kan? Harusnya itu terus dijaga sehingga dia menjadi wanita yang terhormat di mata laki-laki, di mata Allah, di mata orang lain. Gitu. Lulur itu akhlak. Akhlakul karimah kesabaran, kejujuran, ya kan, ketulusan, apa banyak sekali tawakal, ya itu adalah luar. Terus apa lagi? Nah, baru pijat terakhir, <laughs> ya kan? udah biasanya finishing tuh kan? Kuda pijat ada yang refleksi, ada yang pijat tradisional macam-macam kan ya? Nah, pijat itu apa? Menyegarkan. Yang apa? Saraf-saraf yang tegang itu dikendorkan tujuannya apa? menghilangkan stres. Ya. Terlalu banyak ambisi membuat kita hidup jadi tidak tidak tidak nyaman dan tidak tenang. Gelisah. Aduh ini belum tercapai ini belum dapat ini belum dapat ini belum dapat itu gitu kan? Ya khawatir gitu kan? Ada yang belum tercapai dalam hidup ini kayaknya perasaan tuh gelisah gitu. kan. Tapi kalau sudah diredaksikan, ya. oh ya udah hidup kita nggak perlu ambisius. Ya Allah kalau kau berikan, Alhamdulillah. Nggak kau berikan, aku siap. Aku siap, sabar menunggu kapan kau berikan saat yang tepat. Gitu. Ya. Ingat pijat, segarkan, ya, relakskan. Kita jangan terlalu ambisi, ya. Yaudah tawakal. Gitu. Ya. Kok lihat orang karirnya suami orang, ini dia baru. Baru masuk di kantor suami saya sama saya emang ya hmm. Sedangkan suami saya udah puluhan tahun kenapa suami saya gak jadi manajer Dia tiba-tiba jadi manajer tuh kepikiran lagi Atau bisa juga uh, refleksi gitu kayaknya saya berusaha refleksi gitu ya Untuk uh, apa ya kayak hmm. sebagai kata diri juga ya Ustaz hmm. ya Karena kan di, di, apa dibantu oleh lingkungan yang kondusif dalam ketika hmm. saya kan hening, tenang Jadi bantap akur saya loh kemarin tuh saya reflexi hmm. Ya Alhamdulillah saya masih berada kehidupan kesempatan uh, oleh Allah, masih bisa menyimak ilmu. saya masih bisa istilahnya uh, ada anak, ada suami Jadi kalau saya jadi bahan tak pakur ya Ustaz hmm, ya, di betul. saat rutinitas gitu ya, terus ya itu uh, refleksi 2 jam tapi hasilnya malah menjadi bahan rendungan nah, tak pakur saya Jadi gini, Mbak Tete masih ingat ya. gak, salah satu bagian penting dalam haji itu adalah hukum di Eropah ya, Betul Intinya hukum apa Bu? Diam Iya, betul. Di saat kita diam itu kan sama dengan nol. Iya, Pada saat kita merasa nol itu mudah sekali refleksi. Yeah. refleksi. Trafikor tuh lebih mudah. Yeah. Sulit trafikor dalam kondisi sibuk. Lagi mikirin ini, dapur lah, anak sekolah lah, suami belum pulang lah, macam-macam. Ini -macam. abisah. Kan? Yeah, yeah. Begitu kita dipijat. Yeah. Allah enteng. Yeah. Sambil merem, sambil tidur gitu ya. Keluar tuh ide-ide kreatif, yeah. gitu kan? Yeah. Itu maksudnya, refleksi yeah. itu. Oh. Dengan mengosongkan tadi dan relax, akhirnya semua keluar. Ya selama ini tertutup. Buka semua. Betul betul betul. Waalaikumsalam. Nah, dari yang tadi Ustaz uh, sudah berikan kepada kita ya, Bu Yatifah, uh, maksudnya menjadi calon hidup itu harus apa yang dikerjakan itu, maksudnya kan uh, kita butuh proses juga ya, Ustaz. Ya, Kay yeah. kayak misalnya tadi luluran gitu ya istilahnya kita menyelimuti gitu. Nah, kita pingin sepertinya hidup kita tuh seperti yang Ustaz tadi bilang ya Pokoknya suci hatinya untuk menyeliputi, apa mengeluarkan pikiran-pikiran yang kotor. Tapi Usta kemudian kita ibu-ibu ya, perempuan ya, kadang-kadang kan kalau udah ketemu teman, wah indah deh, langsung bercerita ini dan bilang siapa siapa ya. Itu loh suaminya si itu loh, ini. <gülüyor> untuk kita bisa menahan tanpa harus kesal, itu gimana Usta? Yeah. Di rumah aja misalnya gitu. Iya yeah, ini bagus sekali. Jadi. <suk> Sengaja saya jelaskan di awal tuh salon hidup, hmm. bukan dalam artian ibu harus setiap hari ke salon, hmm. kita pun bisa merawat tanpa hmm. harus ke salon, tapi salon itu adalah salah satu bentuk ya, ya hanya betul. gambar, simbol saja, hmm. tapi nanti sebenarnya di rumah ibu bisa merawat lebih lanjut, hmm. ada beberapa poin, Apa itu? Ya, satu dulu ya, hmm. nanti baru kita cariin hmm. lain, <laughs> satu, pakailah selalu lipstick, ya. Apa itu lipstik? Lipstik itu kan bibir. Ya. Bibir itu tempat orang tersenyum. Pakailah lipstik senyumanmu Jadi seutama utamanya nya lipstik itu adalah bukan yang, yang ini tuh yang ibu pada merah-merah itu bukan. Coba nih udah menor nih, merah. Jelek tetap. Dia biar, biar mahal juga merek-merek lipstiknya. Ini orang sombong banget ini. Parales. Pasung aja senyum lipstik jutaan <laughs> ya. Ada yang enggak pakai lipstik ya? tapi aduh-aduh orang ibu ini kok orang yang baik saya kan? lihat ramah hangat kita mau bergaul bergawa nah itu maksud saya Rawatlah. tidak harus ke salon kita bisa merawat setiap saat ibu selalu gunakan kapanpun menghadapi suami, ngadepin anak, ngadepin murid ngadepin, kalau ibu bikin usaha ngadepin konsumen please senyum tapi bagus saya suka senyum kan buat tambah muka kita juga tambah sedar ya Bu ya artinya kan Gantikan bukan hanya dari wajah tapi juga senyuman saya jujur nih Bu sebagai seorang laki-laki kebetulan waktu itu saya ada ada acara syuting ya biasalah di makeup room kan sebelah ini artis ini maksudnya bukan ini ya maksudnya bukan ini jangan tersinggung nih ada artis lah Bu maaf nih kalau boleh saya boleh nilai itu mungkin 8 lah Bu ya, ya ini sebagai laki-laki tapi Bu Turun nilainya jadi lima, kenal? Jutek amat nih orang gitu kan? Orangnya mah gak ramah gitu, Bu. Udah gitu lah setelah, setelah dia cembrut begitu, datang teman temannya ngumpul. Yang satu itu ini, uh, umur. Hmm. ya, Melucon, ketawanya paling ngakak Bu. Pulang nilainya tiga. Hmm. Saya ngelengos tuh, ya ini gak ada nilai di mata saya yang begini, hmm. Mak. Gak, gak. Jadi apa, Bu? Kehormatan seorang wanita bukan dilihat dari penampilan fisik, itu oke okay untuk awal tapi selanjutnya yang akan dilihat oleh pria itu adalah perangainya, akhlaknya, personalitinya, kepribadiannya. Misalnya mobil pribadi, rumah pribadi. Nah, ibu-ibu terus saja. Iya, nanti. Nanti kita akan lanjutkan. Ibu-ibu ada yang bertanya ya. Kita akan kata dulu ya bu ya. Kita akan dulu. Kemisah jangan kemana-mana. Si Tengkolok akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. InsyaAllah